3 ayat 1 sampai dengan 15 Untuk segala sesuatu ada waktunya Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal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 Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktu untuk menyimpan Ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek Ada waktu untuk menjahit Ada waktu untuk berdiam diri Ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeri payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu Indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan Dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Yang dilakukan Allah Dari awal sampai akhir Aku tahu Bahawa untuk mereka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 dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 4 ayat 6 Ketidakadilan dalam hidup ada lagi yang kulihat di bawah matahari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 Apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia